Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamu alaikum! Hah, ik ben hier. Ik ben hier. siapa ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben itu. Ik ben hier. Itu Eh uh. Biasa. Uh, gak apa-apa tante. Hmm? Tadi habis main jadi kotor deh. Eh, uh, usah mandi dulu ya. Huh? Hmm, kesel. <tik> hmm. Kayaknya ada yang lagi enggak happy nih. Hayo, lagi bete kenapa princess? Hmm, enggak. Happy kok. <Goh> Masa sih? <Goh> oh, yes. Iya, happy-happy aja kok. Iya, <Goh> kini gak ada apa-apa nih. Hmm. Eh. Hmm, Rara kesel sih, Tante. Gini ceritanya. Oh ya ya, gimana-gimana ceritanya gimana? Jadi tadi ada orang jangan buru Terus nabrakan Nusa. Astagfirullah. Terus Nusa jatuh dong. Hmm, Kasian. Gimana sih tuh orang? Terus, terus, terus. Eh, tas jatuh. Mukanya tolongin. Gak bener tuh orang. Ih, ih nyebelin banget sih. Malah dilatih terus sampai ketawa. <gat> sampai ketawa-ketawa. Gitu deh, Tante ceritanya, eh tapi tante janji jangan cerita siapa siapa ya. Shh. Ya ampun tapi nggak bisa didiemin. Hmm? Itu kan namanya bullying. Hmm. Emang dia nggak lihat apa kondisi kaki Nusa? Coba hmm. kalau tante Dewi ada di situ tuh ada di situ. Uh, udah pasti tante Dewi. Oh. Tadi kan udah janji. Hmm... Maaf Nusa, gara-gara es krim jadi keceplosan. Kak, itu orang gak bisa didiemin, Kak. Dia udah nabrak Nusa, terus pergi. Bukannya nolongin malah bisik-bisik terus ngetawain lagi. Itu kan gak sopan, Kak. Uh, bener deh, Kak. Kalau tadi ketemu, ketemu aja udah pasti aku pintes tuh orang. Astagfirullah Dewi Istighfar Kakak tahu Pasti kamu kesel Sebel denger ceritanya Tapi gak mesti kita balas juga kan Apalagi Sampai mau pites-pitesin orang Tapi harus dikasih pelajaran orang itu kak Tante Dewi Orang itu udah mursum maafin kok Nggak semudah itu dimaafin dong. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Gimana coba? Apa yang Nusa bilang benar, Wi? Mm. Pakai resep rasul. Jadilah pemaaf. Mm. Iya sih. Kalau ada yang berbuat jahat, ngetawain atau ngomongin kita, mm. insyaallah proses gratis pahala sedang berlangsung. Resep rasul gratis pahala. Emang bisa? Bisa lara, dalam surat Al-A'raf 199, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Jadilah pemaaf, oh. dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Masya Allah, maafin Tante Dewi ya. <laughs> hmm. Tante malah ngompor-ngomporin rara. Iya nih, Tante Dewi nih. Padahal kan Allah udah nyuruh kita ya uh, untuk uh, menolak uh, kejahatan uh, uh, dengan cara yang baik. Iya uh, uh, kan? Tante Dewi tahu tuh, kok malah ngomporin Rara. Hmm. Terus gratis pahalanya gimana Umak? Jadi anggap aja orang yang nabrak dan mentertawakan Nusa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Nusa. Masya Allah kakak. Aku janji deh, beneran aku janji. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, aku harus bersabar. Tarik nafas, istighfar, terus insya Allah dapat gratis pahala juga. Ya kan? Aku Hah? Apaan? Iya. kalian berdua ngapain bisik-bisik coba-coba mau tante Dewi ya? Hah? Okay. sabar, gratis, pahala. Enggak <tuh> tante, cuma mau kasih tahu ada coklat gratis nempelin gitu tante. Hah? <tuh tante> Malu nih tante. Hahaha lucu Kamu juga nih Coba kamu lihat